ila al-hafalati warahmatullahi wabarakatuh ila al-muhadidah nahmaduhu wa para ibu-ibu dan saudara-saudara jemaah di masjid Al-Rahbah yang dimuliakan Allah Subhanahu ya alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan pengajian rutin kita di dalam pembahasan Permasalahan aqidah Ahli sunnah wal jamaah Jawab-wabah ibu ibu Dan jamaah yang dikuyakkan Allah SWT Pada pertemuan kita yang telah lalu Kita telah membahas tentang Jenis-jenis aqidah Yang harus kita yakini Di dalam hadiah kita dan kita amalkan di dalam amal perbuatan kita. Kemudian pada malam hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan atau hal-hal yang bisa merusak akidah, perkara-perkara, ya, perbuatan-perbuatan yang bisa merusak akidah atau benarnya atau lurusnya akidah kalau baca dengan saling, ya ini bisa menyimpang bisa rusak dengan hal-hal yang akan kita bahas. Yang pertama, bapak-bapak ibu, perkara yang bisa merusak. Akidah, Simat itu artinya adalah Segala sesuatu Yang digunakan untuk Tujuan Mendapatkan manfaat kebaikan Atau untuk mencegah Menghilangkan kejelekan atau bahaya Ini simat Segala sesuatu Segala sesuatu itu bisa berbentuk Cincin akik ya. Atau bisa berupa gelang, bisa berupa kalung, bisa berupa keris, bisa berupa apa saja. Yang dipakai di badan, bisa ditempatkan di rumah, atau bisa dipasang di toko biar laris, atau bisa dicendangkan di mobil biar tidak kecelakaan ya ini namanya simat. Ya segala sesuatu yang digunakan di mana saja bentuknya apa saja tujuannya yang pertama untuk mendapatkan manfaat manfaat itu macam-macam ya -macam, manfaat ingin kaya rezekinya lancar bisa Ya, keris ini bisa mendatangkan rezeki, melancarkan rezeki bisa, atau manfaat ingin menjaga kesehatan, biar badannya sehat, tidak terkena penyakit kalau memakai gelang ini, ya sehat terus. atau bisa biar cepat dapat jodoh bagi yang belum dapat jodoh atau biar pinter, atau biar dapat segera punya anak, punya momongan, yang belum punya momongan ini namanya manfaat, mendatangkan manfaat kebaikan, atau menghilangkan bahaya, menghilangkan bahaya, menghilangkan penyakit, ya biar sakitnya itu hilang sembuh, biar miskinnya, sedihnya hilang ya atau biar tidak kecelakaan ya ini tujuan seorang manusia memakai simak itu macam-macam ya ini namanya simak ya. kemudian bapak-bapak kita sebagai seorang muslim orang Islam yang beriman harus meyakini yang bisa mendatangkan manfaat, kebaikan Dan yang bisa menghilangkan bahaya, kecelekan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala ya. Allah lah yang menciptakan kita Ya akidah, ini, ya. aja dengan sabi Kita dulu sudah belajar akidah Akidah itu salah satunya meyakini Rugubiyah bahwa Allah itu satu-satunya zat yang mencipta, satu-satunya zat yang mengatur seluruh alam semesta, mengatur ya, mendatangkan manfaat, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, semuanya itu kita yakini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surah ayat 38. Allah subhanahu wa taala berfirman, kul apa Ma tadahuna min dunillah. Ya. In aroh Ya Allah. In aroh dari Ya Allah. Nak kul aroh kul aroa tad'auna min duni lillahi araadani allahu bi dhurri hal au araadani allahu bi rahmati hal hunna, hunna musikatur rahmatin kul hasbi allahi yaa allahu subhanahu wa ta'ala telah berfirman katakan wahai Muhammad kepada A fa ra'aytum bagaimana menurut pendapat kalian Mata ta lahu min dunillah sesuatu yang kalian minta kepadanya selain Allah ya kalau ya jimat-jimat berhala-berhala yang mereka minta kepadanya selain Allah jika Allah berkehendak mendatangkan bahaya Bahaya misalnya ada bencana alam Banjir, bencana gempa, bencana tsunami misalnya Apakah jimat-jimat kalian itu bisa mencegah bahaya tersebut? Jimat ya, ruwatan, tolak bala Atau yang lain itu bisa mencegah gempa bumi bisa mencegah bencana banjir, bencana tsunami. Apakah bisa? Atau sebaliknya, jika Allah berkehendak mendatangkan rahmat, ya, kemakmuran, kebaikan, apakah sesuatu yang diminta selain Allah itu bisa mencegahnya? Qul hasbiyallahu, katakan wahai Muhammad, Allah lah yang mencukupimu. Allah lah yang menolong, yang mengatur, yang berkuasa. Ya, maka Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan kepada kita Bahawa Allah lah yang berkuasa segala sesuatu Yang mendatangkan manfaat adalah Allah Yang memberikan bahaya adalah Allah Tidak ada suatu apapun yang bisa mendatangkan manfaat Yang bisa mendatangkan bahaya Kecuali atas izin dari Allah Kalau Allah berkehendak mendatangkan bencana Tidak ada sesuatu yang bisa mencegah ya. Nah ini harus kita yakini Di dalam ayat Al-Quran Dijelaskan seperti itu Kemudian Bapak-apak ibu-ibu dan jamaah Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Suatu benda Benda itu ciptaan Allah Benda-benda selain Allah Itu kita yang Bisa mendatangkan manfaat Atau bisa mencegah bahaya Kalau dengan dua cara bukti, ya, Misalnya benda ini bisa bermanfaat Benda ini ampuh atau tidak ampuh ini Kita harus punya bukti ya, Bukti yang pertama adalah Bukti secara syariat ya, Secara syariat itu artinya ada Keterangan jalin dalam Al-Quran Keterangan dalil dalam hadis Yang menjelaskan, menerangkan Benda ini itu ampuh, Benda ini bermanfaat Maka kita percaya Kalau memang ada bukti dalam Al-Qur'an atau sunnah Contohnya apa? Contohnya misalnya madu Ya madu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya, bihi shifahun linnas. Ya, di dalam madu itu terkandung Sifat Sifat itu obat yang bisa menyembuhkan penyakit di dalam Al-Qur'an. Madu itu sebagai obat penyakit. Ya, maka ya kita percaya madu ini ampuh. Bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Kalau kita ingin sehat, minum madu. Kalau kita sakit, biar sakitnya hilang, kita minum madu. Ya, karena ada keterangan bukti dari Allah, madu itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya, tapi tentu saja atas izin dari Allah, melalui madu itu. Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah, melalui perantara madu. Kita percaya, kita yakini karena ada keterangan dari syariah. Ya air zam-zam itu terkandung khasiat. Ya ini kita percaya karena ada hadis Rasulullah menjelaskan seperti. Itu. Ya dan yang lain-lainnya abedusauda cinten hitam atau yang lain yang ada keterangan dalam syariat kita percaya. Ini punya manfaat karena ada keterangan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis. ini boleh kita percaya. ya bisa menyembuhkan penyakit tadi shifa obat sebagai obat atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua suatu benda ini juga bisa mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya semuanya harus saja atas izin dari Allah. Kalau ada bukti secara ilmiah yang logis gitu ya, masuk akal. Ya, misalnya obat ya, dari dokter ini bisa obat ini bisa e, menghilangkan penyakit pusing. Ya, atas izin dari Allah. Kenapa bisa? Oh, karena di dalam obat ini terkandung bahan ini. Bahan ini bisa menyebabkan ini. Ya, secara ilmiah sudah diteliti terbukti. Maka seperti itu kita percaya. Boleh secara Islam. Nam, bukti-bukti secara ilmiah. Ya, kita yakin obat itu bisa bermanfaat ampuh untuk mencegah penyakit ini atau bisa. Menyembuhkan penyakit itu Ya atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Akan tetapi kalau Tidak ada bukti Tidak ada Penjelasan syariat, Dan tidak ada bukti Secara ilmiah Secara logika Maka ini berarti Tidak boleh kita yakin Ya seperti misalnya gelap. Gelang ini terbuat dari besi. Gelang ini bisa mencegah segala penyakit, bisa menyembuhkan penyakit kanker, bisa menyembuhkan penyakit gula, bisa menyembuhkan penyakit jantung, kata. Ya, maka kita cek, kita lihat apakah ada keterangan dalam syariat gelang ini bisa menyembuhkan penyakit kanker? Tidak ada keterangan dalam syariat. Apakah ada bukti secara ilmiah, ya dokter atau para peneliti, ya gelang terbuat dari besi ini bisa menyembuhkan penyakit ini? Buktinya apa? Apakah ada? Kalau ndak ada, ya maka ini ada tanda tanya. Berarti ini bisa terkandung kesyirikan. Karena meyakini sesuatu bisa mendatangkan manfaat atau mencegah suatu penyakit tanpa ada bukti secara syariat dan bukti secara ilmiah. Ya ini harus kita hindari hal-hal seperti itu. Ya <tuh> dalilnya apa bapak-bapak, ibu-ibu? Dalilnya diantaranya hadis yang diriwayatkan dari Ubbah bin Amir bahwa dia berkata. Dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ta'allaqa tamimatan fala hatam ma fala atama lah. Barang siapa yang hatinya itu bergantung dengan tamimah cincin-cimat yang dipakai berupa gelang berupa apa cincin atau kalung ya Falahatam maulah maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Ya, kalau dia bergantung gelar ini bisa menyembuhkan penyakit maka Allah tidak akan menyembuhkan penyakitnya. Wa man taala mawadatan falawada Allahulah dan barangsiapa yang menggantungkan hatinya kepada kerang-kerang, kerang-kerang ya, di -kerang pakai tali untuk kalung ya ini bisa mencegah diri asal maka Allah tidak memberikan jaminan kepadanya keamanan dan pertolongan ya ini Rasulullah seperti barang siapa yang hatinya itu tergantung kepada benda dan tidak tergantung kepada Allah maka Allah tidak akan memberikan pertolongan dan kecukupan bagi dirinya Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Man ala kotami imatan fakar ashrokan. Ya, Barangsiapa yang memakai atau menggantungkan tamimah cima, maka dia telah berbuat kesirikan. Ya, menggantungkan cima di mobil, menggantungkan cima di rumah." Agar rumahnya itu tenang, tentera Mobilnya itu aman, tidak kecelakaan Atau bayi, biar bayinya itu tidak kena panas, penyakit panas Ya, maka seperti itu dia telah berbuat kesyirikan Ya, hadis yang salahnya itu kowi, salah keluar dan diriwayatkan pula bahwa Waqi ya pernah meriwayatkan dari sahabat Ubaybah Ubaybah ini seorang sahabat ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi orang yang sakit kemudian Hudhaifa ini melihat di tangan orang yang sakit itu ada kenang. Yaknya, kenang sebagai gelang. Ya, gelang terbuat dari kenang. Hudhaifa bertanya, apa ini? Gelang apa ini? Maka orang itu mengatakan, ya, gelang ini minar wahinah. Gelang yang bisa menyembuhkan penyakit. Ya gelang yang bisa membuat sakitnya itu bisa sembuh. Maka Hudayfa pun memotong pedang tadi, kemudian berkata, ya seandainya engkau mati, inmuta. Kalau engkau mati dalam keadaan memakai senang ini, maka aku tidak akan menolakkan. Artinya kesyirikan, ya, bisa mengeluarkan dirinya dari Islam karena meyakini tadi meyakini ada sesuatu yang bisa mencegah penyakit, menghilangkan bahaya selain Allah. Akidahnya jadi rusak, tawakalnya kepada Allah itu sudah hilang. Ya, ini uh, Bapak, Ibu-ibu dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hukum memakai kalung gelang cincin yang tidak ada keterangan bukti dalam syariat ataupun tidak terbukti secara ilmiah. Ya. Kemudian rangkuman atau perincian hukum memakai gelang atau kalung. Ya. Jika seseorang, laki-laki atau wanita Memakai gelang atau kalung atau cincin Atau sesuatu yang dipasang di rumah, di mobil Dengan keyakinan hatinya Bahawa yang dipasang itu Memiliki kekuatan Keampuhan ya, Keris atau yang lain Punya kekuatan Bisa mendatangkan manfaat rezeki Ataupun bisa mencegah bahaya ya, Tidak ada yang bisa datang menolak balas Dengan dirinya sendiri Artinya dengan benda itu sendiri ya, Bahwa benda ini memang sakti Benar-benar sakti Maka ini termasuk sir akbar Kesirikan yang besar Ya bahaya syirik akbar. Kalau ada orang meyakini seperti benda-benda tanpa ada bukti dalam syariat dan secara ilmiah punya kekuatan. Kekuatannya dari mana? Ya, benda ini memang ampuh. Ya. Maka ini termasuk syirik akbar. Dan Bapak Ibu tahu syirik akbar itu bahayanya. Ya. La'in ashraqda layah batonna amaluka Barang siapa yang berbuat kesyirika Terhapus semua amalannya ya, Semua pahalanya itu bisa hilang Kalau ini itu Amalan sholat, haji, zakat Semuanya tidak berguna Nanti di hari kiam. Ya, Dan juga Intallah anayagfiru ayyusyroqadihi Allah tidak mengaku disusah kesyirikan kalau seandainya orang itu meninggal dalam keadaan belum bertobat maka kekal diterangkan kalau memang setelah mendapatkan ilmu keterangan ya, ini bahaya syirik akhbar walaupun kelihatannya hanya sepilih remeh Okay. Tapi bahayanya sangat besar Kalau memang meyakini Ini ampuh Yang kedua Jika memakai Ya tadi Kalung cincin atau yang lain Dengan keyakinan Bahwa benda ini Punya kekuatan ya Ampuh Punya kekuatan Bisa mendatangkan manfaat Dan bisa mencegah bahaya tapi atas izin dari Allah Ini Apa Keris saya ini ampuh Karena ini Ada anugerah dari Allah yang Langsung diberikan kepada keris ini ya, Keris ini ampuh Ini atas anugerah dari Allah Maka Ini termasuk syirik kecil ya, Karena Meyakini itu dari Allah ya, Ini Punya kekuatan tapi atas izin dari Allah ya. Tapi tidak ada bukti Mana buktinya dalam Al-Quran bahwa kerismu itu ampuh Mana buktinya Atau secara logika keris itu punya bahan apa Punya khasiat apa kok bisa Mendatangkan rejeki Apa hubungannya besi keris dengan rejeki ya. Tidak ilmiah, tidak ada kaitannya sama sekali tapi masih ini ada kekuatan dari orang Ini sirik kecil Ya tidak sampai mengeluarkan dari Islam Tapi termasuk sirik kecil yang dosanya juga besar sekali Iya, <tuh> Ini yang kedua Kalau ada keyakinan Keyakinan seperti agi -ke atau gendang juga sama Agi saya itu ampuh Karena ini ada ada kekuatan khusus dari Allah ya. Tapi tanpa ada buktinya mas. Kemudian yang ketiga, jika seseorang memakai kalung, gelang, aking misalnya, tanpa ada keyakinan apa, -apa. Ya, ya ini hanya saya pakai gelang kalung ya. Ini ampuh atau tidak tidak tidak ampuh, cuma pakai saja. Kalau seandainya kalau gelang cincin itu terbuat dari emas Maka dosa besar bagi laki-laki Kalau laki-laki tidak -laki, boleh pakai emas Cincin emas, gelang emas, kalung emas ya Ada laki-laki pakai -laki, kalung emas Ini keyakinannya apa ya? Tidak cuma perhiasan saja, gaya besar Ini dosa besar Tidak termasuk syirikatnya Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan berkaitan dengan emas ini haram lidukuri li umat emas itu haram bagi kalangan laki-laki umatku dan halal bagi wanita kalau para wanita ibu-ibu itu boleh memakai emas untuk perhiasan ya tapi kalau bapak-bapak tidak boleh jam tangan. Terbuat dari emas Tidak boleh Walaupun tidak ada keyakinan-keyakinan Ya Kemudian eh, Nah tadi Ya kalau misalnya Kalau gelang Itu dipakai tanpa ada keyakinan Ya Kekuatan-kekuatan khusus Dan itu bagi Para wanita apa boleh Tidak apa-apa Ya tidak apa-apa Maka kalu, atau kalung Atau naam sesuatu yang melingkar yang lain Ya Nah ini eh, Berkaitan Dengan Masalah Perusak akidah yang pertama Yang bisa merusak akidah Artinya ketawakalan kita pada Allah Keyakinan kita Kepada ruhubiyah Allah Bahwa Allah itu yang mencipta Yang mengatur, yang memberi rezeki, Ini bisa rusak Dengan cimat ini Karena apa? Berarti dia telah meyakini Ada sesuatu yang lain selain Allah Yang bisa Mendatangkan manfaat Ada sesuatu selain Allah Yang bisa menghilangkan bahaya Dengan sendirinya Ataupun dengan izin Allah Tapi tanpa ada keterangan Bukti dari Allah Ya, kalau benda itu bisa mendatangkan manfaat atas izin dari Allah, maka harus ada bukti dalam Al-Qur'an atau dalam hadis ya, atau secara ilmiah ya, maka seperti itu boleh. Tapi kalau tidak ada bukti, itu bisa termasuk syirik kecil. Yang dosanya juga sangat besar. <tuh> ya, ini oh, apa? Itu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala eh, Perusak haqidah yang pertama Yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini Masih ada wahyu Mungkin ada pertanyaan Atau yang kurang jelas Atau yang lain Monggo dipersilakan. tidak yang lain. Barulah -baru sila -baru. subhanallah.